Pak Suryadi Selamat siang Ya s i l a k a n Pak Suryadi Ya saya kasih komentar bahwa t e n d a ambil Kebijaksanaan ini tepat karena Pak pasti dapat duit banyak gitu Karena kita gak ada pilihan Lain tetap harus bayar Kejalan kecuali ya Kota Jakarta jadi kota mati gitu Karena kita gak ada pilihan Jadi mau ngomong harus bayar masuk Jadi t e n d a akan kumpulin duit Banyak sekali Terima kasih パジャマン 山崎のほうがいいですよ。山崎のほうがいいですよ。山崎のほうがいいですよ。山崎のほうがいいですよ。山崎のほうがいいですよ。山崎のほうがいいですよ。山崎のほうがいいですよ。山崎のほうがいいですよ。山崎のほうがいいですよ。山崎のほうがいいですよ。山崎のほうがいいですよ。山崎のほうがいいですよ。山崎のほうがいいですよ。山崎のほうがいいですよ。山崎のほうがいいですよ。山崎のほうがいいですよ。山崎のほうがいいですよ。山崎のほう o いいですよ。山崎のほうがいいですよ。ら崎のほうがいいですよ。山崎のほうがいいですよ。 Awalnya p e n g m a kan untuk ngatasi k e m a c a t a n Sekarang jadinya untuk cari duit. Jadi mengalikan permasalahan macet jadi cari duit, gitu. gitu saja. Terima kasih Pak Tigno. Halo Pak Pranowo. Iya, saya makasih k o m e n t a r mengenai Pak Yati. Halo. Iya silakan Pak. Iya, saya setuju sekali dengan peran terapan Yati. サラリーマンからプロポーズが入ってきたら、サラリーマンからプロポーズが入ってきたら、サラリーマンからプロポーズが入ってきたら、サラリーマンからプロポーズが入ってきたら、サラリーマンからプロポーズが入ってきたら、サラリーマンからプロポーズが入ってきたら、サラリーマンからプロポーズが入ってきたら、サラリーマンからプロポーズが入ってきたら、サラリーマンからプロポーズが入ってきたら、サラリーマンからプロポーズが入ってきたら、サラリーマンからプラン Pranowo terima kasih, ada Pak Gunawan, halo Halo ya Ya s i l a k a n Pak Gun Ya Pak, s e b e t u l n y a itu kesalahan itu pada pemerintah Terlambat mengantisipasi uh, Banyaknya、uh, mobil-mobilnya di Jakarta Kenapa kesalahan d i s i m p a k a n ke masyarakat Itu gak fair pemerintah itu Mau menanya sendiri Terima kasih Selamat malam Pak David Malam, silahkan k o m e n t a r a n n y a Bapak. Iya,、uh, pertama, sebenarnya kan, kalau、uh, jalan untuk berbayar ini, maksud dan tujuan utamanya adalah untuk mengurai kemacetan. Tapi e t saya pikir ini salah kapra h ya Bahkan ini bisa menjadi ajang koruptor Ajang korupsi bagi instansi i n a pemerintah terkait Karena pertimbangannya adalah Ya apa bedanya dengan jalan tol nantinya Tol, tol jalannya mahal pun orang tetap akan lewat situ Karena tidak ada alternatif jalan lain kan、uh -huh. Sehingga prinsip kemacetan tidak akan terkurangi Orang akan bayar ya Volume mobil juga tetap kan、ya. Itu prinsipnya やンモレコマープラクティスカロー、システム、ダンジャーズの e ジャー、イトウエビ、サピヤヤヤ、アリネスメン、ダンジル、サラサキナ、トミツクスヤ、トマティカン、モデルタンプラン、トタティカロ、ポンタン、オア ど、um e、<や> う, うです、um、か Jadi seperti biasanya, katanya pemerintah itu t e m a n banget kalau selalu mengumut uang dari rakyat gitu. Itu giliran dia、uh, bangun infrastruktur, itu nanti n a n t i a n i t u Sekarang、uh, i r t sudah dilakukan, sementara angkutan umum masih lebih kata. Coba kalau pemerintah mau, t a adik selalu angkutan umum, ganti dengan angkutan umum milik pemerintah. Bayar termasuk besok, i r n y a bulanan. Jangan sampai mobil itu dapat、uh, duit dari penumpang. Jadi mereka nyari s t o r a n g itu udah pasti p e l a k u n y a juga nyari store. Nah, terus k a l u mereka gaji mereka bulanan, terima kasih a kan? j a u jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, j a Terima kasih, Pak Antoni.